Terima E Biang SMP. Terima kasih banyak pasukan goyangnya yang kuning mantep yang merah mantep semuanya mantep ya. Sampun mas. Oh sudah selesai masih di sawer ya J.